Selnya udah ganti baju. Enggak, kita aja kita. Oh, eh, speakernya mau taruh di depan enggak? Biar kedengeran. Ya Allah, ya udah. Speakernya mau taruh di depan enggak? <laughs> udah enggak <malah. laughs> ada. Udah kali lo ngapain sih? Lu main-main. Ayo yang romantis. Lumayan eh. bonus oh. satu lagu lagi dari Gildan. Mau Fildan. mau pakai musik enggak? Pakai aja tapi. Pakai aja ya musiknya, pakai musik ya. Pake musik ya. Nie mm -hmm. No.